Apakah di dalam ber, bertiba-tiba Berjanji marhaban itu ada unsur kesirikan Atau kemunafikan Iya di dalam tiba berjanji Ada unsur kesirikan dan kemunafikan Bagi orang yang goblok bahasa Arab saja Tidak ngerti majas Tidak ngerti sanjungan Itu saja Selesai tidak ngerti apa sih nyebut Anta ya Rasulullah Ya Rasulullah Sirik Sudah mati Dipanggil Ya Ya Ya eh. Imamnya mereka Dalam sebuah kitabnya Biasa menyebut Ya Rasulullah Tidak ada masalah Ada lagi di Sirik ini Berjanji Sirik Aduh ah. Subhanallah Itu orang pusing Ong kita di Cerebon Teriak Teriak Kalau memang Sirik Tolong jelaskan ke saya Tidak ada yang datang ke rumah Dijamin Setiap datang pulang 100 ribu Yang ingin ingatkan Ayo kurang, mau ditambah kalau memang dalam tiba berjanji ada sirik datang ke rumah pulang 100 ribu kalau kurang nanti bisa pesen, telepon, saya tidak mau 100 ribu, tawar menawar boleh nanti asalkan mau ngingetkan ya, kasih tahu gak ada, dikasih duit gak ada, gak dimarahi saya gak ada punya ajudhan, gak ada, bodi card gak punya nyantai datang ke pesantren al-bajah, assalamualaikum, saya ngingetkan berjanji bit'ah sesat ini siriknya itu saja Beraninya di radio-radio, di media-media hantam sana hantam sini sampai ibu-ibu yang biasanya berjanjian akrab, akur senyum-senyum cemberutan. Ahlibit ah sesat masuk neraka. Ya Allah, semua orang di dunia ini masuk neraka. Surga ini kayak dipesan untuk dia bibi dan pamannya. Yang lain enggak boleh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Musibah akhir zaman. Ini ada ahli fitnah yang semacam ini. Enggak usah bahas yang demikian ini. Marhaban ya nurulaini, enggak boleh. Marhaban, selamat atas kedatanganmu. Wahai Nurul Aini, cahaya mata. Sesat tersuruh bilang gimana? Nabi Muhammad dibilang penjahat, enggak boleh bilang Nurul Aini, bagaimana? Masalah menyebutnya ya marhaban ada contoh saya buktikan nanti ada contoh gurumu sendiri memanggil Rasulullah dengan ya Rasulullah merimaikan satu hadis idza hadaratu as kalau ada orang kepleset ini imamnya dia orang yang suka memitahkan ini kalau kepleset langsung sebut saja ya Rasulullah Boleh disebut kok katanya buat ya Rasulullah itu sudah sirik ini ini ini ya ini, ini sudahlah jangan dibawa kita ke hal-hal yang begitu Pusing kita nanti. Kita sudah indah, enak. Insyaallah pertanyaan ke depan tidak ada lagi masalah begitu ya. Sudah jelas ya. Fit'ah segala macam. Kalau masalah waktu berdiri apakah kanjeng Nabi datang? Ini adalah yang perlu dijelaskan. Ulama masalah begini. Mereka tidak meyakini kanjeng Nabi datang. Akan tetapi itu sebagai adah saja kebiasaan. Kalau kanjeng Nabi datang, bagaimana? Mungkin tidak. Alamnya Nabi Muhammad itu rohnya mutlak, tidak terikat. Kenapa tidak bisa datang? Orang di alam barjah itu alamnya mutlak, bisa datang kemana-mana. Kok susah ini? Tidak terikat dengan materi. Jadi kedatangan itu adalah. Bahkan ada sebuah hadis, kalau ada orang bersalam kepada Nabi Muhammad akan dikembalikan rohnya untuk menjawab salamnya ada pun masalah kedatangan itu datang maknawi bisa kalau masalah jazadiah bisa saja karomah, apa mujizat karomah sebab ada orang karomah orang kalau mati di alam barzah tapi ada karomah dia, hidup, dia keluar di dunia sholat di masjid ini, sholat di masjid itu ada kalau kita berbicara tentang karomah ada seorang meninggal karena dia begitu senangnya dengan sholat diberi oleh Allah karomah setelah di alam barzah masih sholat lagi karena nekmat ternyata sholat diangkat di dunia alamnya mutlak, dihadirkan Allah di alam dunia sholat, tapi sholatnya bukan taklif ini amannya apa? karomah bisa saja, kenapa Nabi Muhammad yang lebih dari karomah mujizat, kemuliaan dan sebagainya tidak bisa tetapi untuk meyakini, datang, harus datang dan sebagainya, ini adalah yang perlu dihindari, Adapun masalah, kalau tiba-tiba ada orang menyakitkan sesuatu yang di luar kemampuannya, tidak mustahil kalau Rasulullah datang tapi tidak harus kita katakan pasti datang ya. Pasti datang itu tidak usah kita mengatakan seperti itu nanti takut fitnah. Sehingga uh, Al Habib Ahmad bin Hasan Al Attas dalam kitab Tadkirun Nas itu mengatakan kalau seandainya memang datang yang paling layak didatangi adalah satu kitab berjadidba. Kalau seandainya karena kitab dibak itu paling pertama kalau seandainya Nabi Muhammad datang waktu berdiri, pasti datang waktu membaca kitab Diba'i. Karena kitab Diba'i itu kitab sangat barokah. Sudah lama itu disusun. Jadi sudah dibaca jutaan manusia.